Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabiyina wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ummatil muminin Wa man mantabi aham bisanila yamidin Para pemirsa Satu rangkaian dalam pelaksanaan Salat A'id lagi Di hari raya tersebut Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kita nikmat Iaitu dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa Sebulan penuh Lalu dalam uh, Idul Adha yang kita juga nanti akan merayakan suatu perayaan juga tatkala itu dengan menyembeli kurban dan orang yang berhaji ketika itu mereka melakukan pelemparan jumrah. Tatkala itu ya, kita diperintahkan pada hari raya atau menjelang hari raya tersebut, ya kita diperintahkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walatud walitukmilul aidata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan sempurnakanlah bulan kalian. Ya, sempurnakanlah bulan kalian artinya yang namanya bulan hijriah itu antara 29 atau 30. Kalau sudah terlihat hilal ya pada pada malam ke-29, maka besok berarti kita berhari raya. Ya, kita di sini diperintahkan kalau tidak sempurna tatkala itu artinya belum terlihat hilal pada malam ke-29, maka kita genapkan bulan tersebut jadi 30, lalu kita berhari raya pada keesokan harinya. Artinya di sini kita diperintahkan sempurnakanlah bulan Ya, kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian. Wallahuakbar. Dan mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Maka di sini ada perintah yang disebutkan dalam ayat ini Itu perintah untuk banyak bertakbir kepada Allah. Tatkala kita sudah sempurna ya, melaksanakan suatu ibadah yang begitu besar yaitu ibadah di bulan Ramadan Dan ayat ini yang dimaksudkan adalah untuk perayaan Idul Fitri. Nah tentang masalah bertakbir ini disinggung oleh Abu Sujah, ya beliau menyebutkan ada dua macam takbir, ada takbir yang sifatnya tidak dibatasi waktunya, kita mau bertakbir di masjid, kita mau bertakbir di pasar, kita mau bertakbir di jalan-jalan, ini disebut dengan takbir mutlak, dan ada takbir yang dikaitkan dengan waktu sholat, artinya setelah pas sholat kita banyak bertakbir setiap kali itu, ya bertakbirnya dengan sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu komando, ya dan itu sangat memungkinkan sekali, dan ini yang dikenal tadi dengan takbir mqayyad artinya dikaitkan dengan waktu tertentu. Takbir yang bebas di sini bagaimana? Di sini dikatakan oleh Abu Syuja hendaklah orang itu bertakbir mulai dari ia ya, tenggelamnya matahari pada malam hari raya Id. Ya, sampai yadkhul al-imam fi sampai imam itu memulai sholatnya Ya, artinya ketika Idul Fitri imam itu mau bertakbir untuk sholat maka takbir itu berhenti. Ya, jadi mulai dari malam hari raya Id tadi Setelah matahari itu tenggelam, kemudian sampai ya pada uh, imam ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ya dia ingin melaksanakan sholat maka ketika itu semua ucapan takbir itu berhenti. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan takbir yang kita lakukan secara mutlak. Namun ada takbir secara mutlak lagi yang kita temukan pada perayaan Idul Adha. Ya di sini sebutkan dalam hadis kita banyak bertafu tidak diperintahkan dan ini yang diceritakan oleh para sahabat. Yaitu mulai pada 1 Zulhijjah sampai ya pada 9 Zulhijjah, ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir datang kala itu. Sepuluh hari yang pertama ini, dari bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Baik di pasar-pasar, baik di masjid-masjid, ya, ataupun di tempat-tempat umum, kita banyak bertakbir datang kala itu. Entah dijaharkan ataupun disirkan, datang kita membaca takbirnya. Nah kemudian Abu Syuja selanjutnya menyebutkan tentang takbir yang kedua, yaitu takbir Muqayyad tadi. ya Ini ditemukan pada... Idul Adha itu dilakukan selepas salawatul mafruzat ya. Dilakukan uh, di akhir salat wajib. Yaitu pelaksanaannya adalah mulai dari subuh hari Arafah hingga waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik. Waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik. Itu berarti pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai pada tanggal 9 waktu subuhnya. Sembilan ya, zulijah waktu subuhnya sampai pada tanggal 13 zulijah Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir Tadi itu selepas sholat wajib Takbirnya ucapannya seperti apa? Ya, Bagaimana diajarkan oleh ulama syafi'iyah Mereka ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Tapi Allahu Akbar tiga kali dalam mazhab syafi'i Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahi wa lillahi ilhamd. Namun kalau dari riwayat-riwayat yang ada Takbirnya Ucapan Allahu Akbar cuma dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar Wallillah, Ilhamd. Nah, ucapan takbir seperti ini yang kita perbanyak baca tatkala itu, dan seolah Islam Mutaimiyah itu mengatakan, ya boleh cuma dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar saja, itu sudah dikatakan kita mengucapkan takbir yang banyak tatkala itu. Nah, intinya di sini, inilah salah satu rangkaian lagi dalam pelaksanaan ibadah sholat a'id kita Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbiran terkala itu Ada takbiran sifatnya mutlak dan ada takbiran sifatnya muqayyad yang dilakukan selepas sholat wajib Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan kita taufik untuk melakukan amalan soleh Dan kita terus diberikan ilmu yang bermanfaat nih ya, Dan terus diberikan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat yang lainnya Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh